Mitra bisnis terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah tempat seperti di Sumatera Barat, Cirebon, dan sepanjang jalur pantura Jawa Barat yang menyulitkan warga untuk beraktivitas. Kejadian ini sebagai dampak lanjutan dari pengetatan penyaluran BBM bersubsidi akibat kuota yang sudah hampir habis. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat energi Pri Agung Rahmanto. Pak Pri, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Ya sebetulnya sudah terjawab dari pertanyaannya bahwa ini memang karena pengentasan distribusinya, artinya ada jumlah yang dikurangi. Tapi menjaga agar kuota itu cukup sampai kita tahu. Ya ini kan urusannya sama anggaran gitu. Jadi pertamina ini pelaksana. Kalau pertamina menjalankan atau mendistribusikan, tetapi tidak ada kepastian di dalam anggarannya bahwa yang didistribusikan akan mendapatkan penggantian dari APBN. Jadi ya yang dilakukan adalah berusaha. Menjaga supaya tidak jebol gitu. Jadi ya memang ini harusnya tidak sampai terjadi yang seperti ini. Lalu untuk bisa menjaga ketersediaan BBM, bagaimana sebaiknya menurut Bapak? Ini permasalahan sudah selalu terjadi dari tahun ke tahun. Jadi sistem penjagaan kota ini kan memang sudah dari tahun ke tahun lalu seperti itu. Upaya yang dilakukan tidak berhasil selama ini. Jadi yang sudah-sudah itu memang selalu ada kejahat seperti ini baru kemudian kotanya ditambah supaya mencegah kelangkaan. gitu. Itu akan selalu berulang gitu. Selama masih dibedakan ada BBM subsidi, non-subsidi. Kemudian selama yang di-subsidi ini ada penjatahan. Ya akan selalu seperti ini gitu. Memang alurnya sudah lebih tekes ya. Dari kebijakan sejak awal itu bahwa. Beginilah. Kalau mau ini tidak bisa dihilangkan. Selama masih ada BBM subsidi. Dan karena kepentingan anggaran kan pasti selalu ada kuota gitu. Tidak bisa hilang gitu. Pasti akan selalu seperti ini. Jadi solusinya tidak bisa instan. Pada akhirnya itu akan bertentuan dengan harga gitu Bahwa semestinya memang tidak ada harga BBM Subsidi dan non-subsidi tidak ada Jadi artinya harga BPM itu memang harusnya tidak ada yang subsidi Seperti sekarang ini gitu Jadi selama ada ya pasti akan betarkan batasan volumenya Karena itu berkaitan dengan kemampuan APBN Dan selama itu akan terjadi juga Alternatifnya Sebetulnya, kalau hanya sekedar untuk menjaga tidak ada kelangkaan, ya ditambah saja distribusinya. Tetapi, dengan konsekuensi menyediakan anggaran tambahan dalam APBN. Artinya, berapapun yang dibutuhkan masyarakat, berapapun didistribusikan, akan didistribusikan, didistribusikan. tetapi konsekuensinya anggaran subsidi membegak pilihannya itu saja. Kalau untuk pemerintahan selanjutnya, apa saran Bapak terkait kebijakan BBM bersubsidi? Ya, kalau saran sebetulnya, dari saya, saya kira semua banyak yang sudah menyalankan bahwa Mau tidak mau harus menaikkan harga BBM. menurut saya Lebih baik anggaran itu dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif Dibandingkan mensubsidi harga Jadi yang harus disubsidi itu orang gitu Atau warga yang berhak, jadi bukan harga komoditasnya gitu. Kalau harga komoditas atau harga barang ya akan selalu seperti ini yang terjadi Ini kelangkaan yang salah satu efek negatif yang muncul negatif efek negatif yang lain kan ada penyelundupan ada disalahgunakan visual belikan yang tidak berat atau ke industri jadi terlalu banyak hal negatif dibandingkan sisi positif yang didapat dengan memberikan subsidi terhadap harga seperti ini ya bertahap saja itu, itu tergantung pilihan pemerintah nanti pak ada banyak skenario kan maksudnya apakah akan bertahap ataukah akan bertahapnya itu artinya tiga bulan sekali enam bulan sekali atau mau sekaligus ya bukan nggak bisa sih untuk untuk menjawab sis karena itu tergantung nanti kebutuhan apa yang dikalangan demikian pengamat energi Pri Agung Rahmanto saya Wendy Lim